Rosa Bella, ada Ramayana, juga ada ekstrim Multimedia, di Kito Best Lighting spektakuler, ada Jihan, Audi masih bersama, Rosa Bella, memang, yeah. Vi se ton Kataan laku terbaru spesial luas semuanya sudah. Kali ini assalamualaikum